Edian turun setuju bro. Setuju bro. Serdadu Community. Munata, Ratna, Andika. Oh. Saya dapat bukan diskonan ini. Malah saya yang diskon ini ya. Bah. <tuh> <tuh> Urusan buri, tak katot, bukan rotan. <tuh> Oke. Okay. Nah, satu lagu lagi. Hey. Dona-donawan rek lagu lawas tapi totéž enak ha? Ahoj. Hej, hej, hej. Ni milun je seni Ni Hey